Assalamualaikum sederlun, berita malam edisi hari ini Sabtu 2 April 2016 dibacakan Ardianca. Polisi sebar foto pelaku utama pembunuh janda asal Sawang 5 warga Biren diringkus karena terlibat kasus narkoba Warga cemaskan kerung tiro meluap karena belum dinormalisasi Ikuti juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim newsroom SRAMDFM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 Darlun penyidik reskrim Polres Lok Smawe, mulai menyebar foto pelaku utama pembunuh Mariani, 42 tahun, janda asal desa Riseh Kecamatan Sawang, Aceh Utara, untuk memudahkan petugas menangkap pelaku. pria yang ditetapkan dalam foto itu terus diburu aparat. Untuk diketahui, Mariani ditemukan tewas di kebun coklat desanya pada 22 Maret lalu. Korban mengalami luka tusuk di bagian punggung dan luka bekas benturan di wajah polisi berhasil meringkuh seorang remaja asal Biren yang diduga kuat terlibat dalam kasus pembunuhan tersebut sementara pelaku utama berhasil melarikan diri kasat reskrim Polres Biren AKP Yassir mengatakan pihaknya telah meminta pelaku utama dalam kasus pembunuhan ini untuk segera menyerahkan diri sebelum diambil tindakan tegas AKP Yassir menegaskan polisi akan terus memburu pria tersebut hingga tertangkap meskipun ia sudah kabur dari wilayah hukum Polres Loks Mawai. darun 5 warga asal kecamatan Kota Juang dan Pesangan Biren ditangkap aparat Polres Biren karena terlibat kasus penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu pada Sabtu dini hari. Kasat narkoba Polres Biren Ibda Rahmat mengatakan awalnya... Tiga orang ditangkap di salah satu bengkel mobil di desa Menasah Capa, Kota Juang saat menggunakan sabu-sabu. Ketiganya berinisial BAC bin AN 41 tahun warga gedung-gedung, FAD bin Mis 18 tahun warga pulau arah Kota Juang, dan KAH 15 tahun status santri beralama di desa Panti Gajah, Pesangan. Setelah dilakukan pengembangan, polisi kembali menangkap dua tersangka di desa gedung-gedung Kota Juang, yaitu Jeff bin Jeff, 52 tahun, dan IBR bin AL, keduanya asal desa gedung Tengoh, Kota Juang. Barang bukti yang diamankan dari penangkapan lima orang tersebut berupa bong, kaca pirek, satu sabu, paket kecil, dan biji ganja. Kelima tersangka saat ini ditahan di Mapol Respiran. Darlun warga yang tinggal bersisian dengan kerung Tiro mencemaskan masih adanya tumpukan sampah di sungai seperti kayu yang terbawa banjir kiriman yang terjadi dua minggu lalu. Dikhawatirkan jika sampah ini tidak dibersihkan, maka ancaman banjir akan menerjang rumah warga. Jaman Safrizal Mekdev, mengatakan dampak banjir kiriman yang terjadi dua minggu lalu kini aliran kerung Tiro dipenuhi sampah banjir yang terbawa arus sungai. Sampah berupa kayu bulat masih tersangkut di bendungan irigasi Pintu Satu Tiro, muaranya menuju kecamatan Kembang Tanjung. Banyaknya sampah sisa banjir membuat air yang mengalir di aliran sungai tidak lancar. Jika suatu waktu curah hujan tinggi bisa menyebabkan debit air sungai meluap dan menggenangi perkampungan. Terkait persoalan ini, Safrizal telah melaporkan pada dinas terkait. Ia berharap segera dilakukan normalisasi kerung tiro, terutama di bendungan irigasi pintu 1 tiro. <tik> Sudirulun kecelakaan lalu lintas kembali terjadi di dua lokasi terpisah di Biren Sabtu dini hari. Tabrakan empat sepeda motor menyebabkan dua orang tewas dan dua lainnya luka berat. Informasi yang diperoleh kecelakaan pertama terjadi di Jalan Banda Aceh Medan, tepatnya di kawasan Desa Matang Sago, Kecamatan Pesangan, antara sepeda motor Supra dengan motor Honda Grand. Dalam musibah ini, M. Yusuf Ismail warga Tanoano, Kecamatan Jangka, selaku pengendara Honda Grand meninggal dunia. Sedangkan pengendara Honda Supra bernama Fadli, 18 tahun, warga Desa Payacut, Pesangan, mengalami luka berat. Tabrakan lain terjadi di kawasan desa Codpu, Kecamatan Gandapura antara motor Yamaha Fiction dengan Honda Supra X125. Akibat kejadian ini, pengendara Honda Fiction bernama Zulfikar meninggal dunia dalam perawatan puskesmas Gandapura. Sedangkan pengendara Supra bernama Type AR mengalami luka berat. Kedua korban merupakan warga Codpu, Gandapura. Anda sedang mendengarkan berita utama Serantia FM. Sudarlun Sudirman alias Haji Uma anggota DPDRI asal Aceh pada Jumat sore meresmikan sumur bor yang dibangun dengan dana pribadi untuk Puskesmas di Desa Blangcut, Kecamatan Blangmangat, Loksmawe. Selain Puskesmas, sumur bor itu dapat dimanfaatkan warga di kawasan tersebut yang selama ini mengalami krisis air bersih. Haji mau mengatakan sumur bor ini dibangun dengan dana pribadi untuk mendukung sarana puskesmas Blangcut agar dapat dimanfaatkan petugas medis dan pasien. Pasalnya telah 10 tahun lebih puskesmas tersebut kesulitan memperoleh air bersih. Sementara kepala puskesmas Blangcut NS Zuhairi menyebutkan air sumur yang air sumur yang ada di puskesmas selama ini tidak layak pakai karena berbau. Sehingga dengan adanya sumur bor Tersebut sangat membantu kebutuhan air bersih di lingkungan puskesmas Sudah sebanyak 6 unit genset milik PLN di Aceh Barat Disiapkan untuk mensukseskan pelaksanaan ujian nasional berbasis komputer atau UNBK Di tingkat SMA sederajat yang dijadwalkan berlangsung Senin Lusa Kadis Pendidikan Aceh Barat Dr. Andes Muslim Raden mengatakan Jumlah siswa SMA sederajat di Aceh Barat yang ikut UN tahun ini sebanyak 2.671 peserta. Untuk soal UN, saat ini telah diamankan di Polsek sebelum didistribusikan ke sekolah saat pelaksanaan UN. Sementara itu, sebanyak 6 sekolah di Aceh Barat tahun ini siap melaksanakan UNBK. Untuk memaksimalkan UNBK, pihaknya bekerjasama dengan PLN dalam hal penyediaan 6 unit genset sehingga jika terjadi pemadaman saat UNBK berlangsung, bisa langsung diantisipasi. Sudarlun empat anggota DPRD Tapanuli Utara, Sumatera Utara, bersama seorang PNS dicuduk dari kamar hotel di Medan setelah tertangkap basah bermain judi Jumat malam. Keempat anggota DPRD Tapanuli Utara yang diamankan yaitu Franky P. Simanjunta, 39 tahun, Sanggam Tobing, 46 tahun, Sahat Sibrani 37 tahun dan Dapot Hutabarat, satu tersangka lagi Indra Simarmare 44 tahun berstatus PNS Kabid Humas Polda Sumatera Utara Kombes Helvia Segap mengatakan kelimanya ditangkap di kamar 321 Hotel Pardede Medan. Dari dalam kamar ditemukan 6 set kartu joker yang belum terpakai, 6 set kartu joker yang sudah terpakai, 2 set kartu domino, dan uang Rp1.150.000 diduga hasil taruhan. Namun saat memberikan keterangan kepada wartawan, Helpy mengatakan seluruh tersangka telah dibebaskan. Alasan pelepasan tersebut sesuai aturan hukum karena ancaman hukumannya cuma 4 tahun penjara. Meski begitu, ia menegaskan proses hukum kelimanya tetap dilanjutkan ke penuntutan. Penyidik saat ini masih mengumpulkan keterangan saksi yang berada di TKP saat penangkapan, termasuk anggota polisi yang menangkap. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permaiskian, berita malam di Sabtu 2 April 2016. Berita pagi Serambi FM bisa Anda dengarkan kembali pukul 7.00 waktu Indonesia Barat berita malam juga bisa anda akses di situs internet www.serandfm.com follow juga twitter at serandfm darun wassalam